Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Kita sedikit sudah membicarakan mengenai inti daripada Islam Yang pada waktu itu saya katakan sebagai Pokok Islam adalah ahlakul karimah, budi pekerti yang luhur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin agung, sebagai panutan, contoh, teladan dari seluruh umat manusia, kita bisa lihat betapa beliau memiliki ahlak yang luar biasa tinggi. Bahkan kalau kita eh, meneliti, membaca Al-Quran, mulai Al-Fatihah sampai Min Al-Jinnah Tiwan Nas, itu kita tidak pernah mendengar Allah berfirman memuji Rasulnya yang terakhir, yang dikasih ini sebagai misalnya orang yang paling pandai, orang yang paling... Angkat Apalagi orang yang paling kaya Tidak ada Yang ada Adalah Firman Allah Wa innaka La ala khulukin hazim Jadi Dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dipersaksikan oleh Allah sendiri Bahwa Nabi Muhammad alaihi wasallam Memiliki akhlak yang sangat luhur, akhlak yang agung. Sehingga kita bisa melihat banyak sekali pada waktu itu yang eh, orang masuk memeluk agama Islam karena budi pekertinya. Rasulullah SAW. Memang ada orang yang masuk Islam karena mendengar keindahan Al-Qur'an ada ada yang karena dakwahnya sahabatnya misalnya sahabat Abu Bakar itu banyak kan sahabat Abu Bakar juga mempunyai memiliki budi pekerti ahlak yang luhur dan tentu yang terbanyak adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampil di masyarakat Rasulullah digambarkan dalam ayat Nabi Muhammadin min Allahi lintalakum Rasulullah itu lembut kepada orang. Seandainya kalau Rasulullah itu kasar, ganas apalagi orang tentu tidak akan mau dekat Rasulullah saw. Nyatanya fakta secara membuktikan orang begitu merupungkan Nabi dengan penuh kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi